মোহাম্মদিন khusus terutama kepada Habib Ali Asgaf, Sohibul Ma'ad, juga Bapak Qura Syihab, dan beberapa pengurus PSG. Teman-teman yang hadir, para muqibin. Uh, Saya, akan mulai dari cerita, cerita -cerita kecil tentang saya memaksakan bahasa চাম্বর Indonesia. Uh, sebetulnya saya lebih familiar bahasa Arab malah lebih gampang. Uh, begini ya. Jadi teman-teman pengkaji Al-Qur'an yang uh, ikut program PSG mempelajari Al-Qur'an itu mudah sekali. Eh uh, saking mudahnya di era itu itu bahkan orang kafir itu bisa paham. Orang kafir itu orang yang enggak pernah kuliah di IAIN. juga enggak pernah kursus di PSQ juga enggak pernah ngaji tafsir jalalan itu tapi kalau Quran dibacakan tuh paham Contoh paling gampang, latihlah bahagia dengan kebaikan, pasti dengan itu kau akan meningkan kemak sehat. Jadi orang, maka orang sedang munajib, itu dibangkan it, orang. Sehingga lama-lama dulu berkakulan, bahagia itu wajib, dan itu harus dilatih. Yaitu ada ayat, Kulbifadlillah wabirrohmatih wabidhalika. kalau ingat sebagian caranya bahagia kita tahu misalnya setiap saat itu kita bisa mati makanya kata nabi bayangkan kamu besok itu mati kalau kamu besok mati itu berarti kamu akan sangat bahagia kalau menyongsongnya dengan toat kemudian melihat orang maksiat itu aneh dan mulai melihat aneh ini awal dari orang menjadi takwa Orang -orang itu kalau ulama dulu কারা অবহায় satu piring kemudian dia kenyang itu bilang gini kenapa saya harus jadi korupsi wong satu piring sudah kenyang, paling satu hari dua piring, kalau satu makanan habis satu pintal baru saya butuh korupsi, kan butuh uang banyak karena satu makan habis satu pintal dua hari kan dua pintal berarti dua hari, satu hari sudah berapa? dua pintal berarti 2 juta, nah itu korupsi pantas, uang satu piring warak saja kok butuh korupsi, jadi orang dulu itu semua perilaku keseharian itu menjadi alat untuk Ini penting saudara-saudara, kan sekarang mulai susah orang bahagia dengan Taurat. Sehingga Allah pernah ngendikan innal ladhin yarmunal musonatil ghafilat. Ghafilat itu orang yang menuduh perempuan yang lupa. Lupa, maksudnya lupa itu perempuan ini asyik mengkaji Quran, asyik mengkaji tafsir, asyik cari madatul kalimat kosakata, asyik nyari ridanya Allah. kemudian saking asiknya itu gak ada jadwal dugem gak ada jadwal melihat gambar pornografi, gak ada jadwal milih cowok yang maco gak selancar cari cowok yang ganteng, karena sudah asik jadi lupa itu diantara-antara meninggalkan apa mak? orang-orang ya. yang menuduh inalladhi inarmuna muhsonatil jadi ini diancam sekali oleh Allah karena al-ghafilat ini status yang luar biasa ডি করিসে আল ওরং না ওর মাস <laughs> setuju kalau orang untuk memahami Quran butuh sekian kriteria. Kalau untuk fatwa ya betul butuh sekian kriteria, tapi kalau sekedar untuk memahami Quran itu enggak butuh banyak kriteria. Karena Quran itu zalul mudah. Disebut walaqat yasarnal Quran alitikri, mudah Saya punya sekian cerita betapa Quran itu mudah. Jadi dulu ada seorang khatib, itu ya tukang khotbah ya. Atau aja si si si si si kaget apa মু Islam datang ke saya cerita bilang, "Pak, saya mau Islam sarnya sampean bisa jelaskan Tuhan itu siapa?" Allah itu siapa? Terus saya bilang, "Tapi kalau kamu saya jelaskan mau mengakui Islam." Iya kata. Saya bilang gini, "Goblok-goblok bareng" gitu. Maksudnya gimana? ya anggap saja misalnya rumah kebakar itu ya tanpa sebab, anggap saja kalau ada hujan yang tanpa sebab, wah itu bodoh sekali, sesuatu pasti ada sebabnya ya sudah, Allah itu namanya asbab penyebab dari semua alam raya ini ya itu yang namanya Tuhan, ya itu namanya Tuhan lah gitu saja kan enak, gak usah dibilang itu Allah katanya dia. jadi kata dia, kata. jadi sebetulnya kita juga ada kesalahan metodologi sebetulnya pertama Al-Quran mengenalkan itu bukan langsung Allah ikhra' bismi rabbi kaladhi itu gak nyebut kata Allah Muhammad badalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan di surat atur At juga belum disebut kata Allah masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab jadi kemudian yang paling mudah difahami manusia adalah alam raya ini gak mungkin wujud tanpa sebab Kemudian menurut Islam sebab itu bernama Allah. Karena sebab alam raya ini kan kadung wujud. Kalau sesuatu kadung wujud berarti penyebabnya harus super wujud. Itu oleh ahli tawukir disebut wajibil wujud. Karena alam raya ini diciptakan tentu yang menciptakan lebih dulu, dulu. Maka kita sifati qodim atau disifati al-awq. Itu sebetulnya metodologi metode tauhid muridun. Akhirnya Jubair bin Mu'im itu langsung bilang, "Iya, Matya. Ya sudahlah saya Islam saja." Jadi dulu Quran itu dibaca itu penuh. Sehingga ayat-ayat tauhid argumentasinya itu ya urut. Ada cerita lagi. Paal Fir'aun tuh menjadi mukmin itu bukan karena papa. Ya karena Pertama kata Musa ditanya Firaun, "Wama rabbul alamin?" Tuhan kamu itu siapa? Musa masih rileks. "Rabbus samawati wal ardhi," menuhani langit dan bumi. Kata Firaun, "Ma Setahu saya di bumi yang jadi Tuhan saya toh. Soal kemungkinan di langit ter zaman dipanggil, "Ya sini." "Ya Hamanul bilis bangunkan piramida yang tinggi. Saya penasaran. kalau ada Tuhan di sana, mau saya lihat katanya jadi Fir'aun itu masih baik mau, mau melihat dok tapi Nabi Musa tahu ini Fir'aun gak benar cara logika gak, gak benar untuk mencari Tuhan saja butuh apa? piramida ini pentingnya seorang Nabi dia itu fatona sekali, cerdas kali Nabi Musa langsung logikanya dibalik tidak mensifati Allah Tuhan langit dan bumi tapi mensifatinya gini. Rabbukum wa rabbabaikumul awwalin. Kira-kira terjemahan bebasnya yang menuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Firaun langsung mukmin. Iya kali ini Tuhan berarti nenek moyangnya punya Tuhan. Kan tuhannya masih balita kan kira-kira gitu. <laughs> <laughs> gitu. jadi ini Firaun Tuhan, Mbak -mbak. Tuhannya lahir berusan. Firaun kan barusan punya bapak, punya mbah, punya berarti babanya dulu tanpa Tuhan, ini bener ini Tuhan terlambat itu bener benar itu gampang sekali dulu Tauhid, makanya itu orang kafir pengawal Fir'an semuanya kafir tapi dengan logika Tauhid tadi paham dia Iya kalau Fir'an Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan sehingga kalau Quran melogika Tuhan itu gampang sekali misalnya tentang menafikan Tuhan Yesus itu Quran ya ceritanya sederhana Malmasi hukum namarnya ma ila Rasul qad khalas min qablihir Rasul wa ummuhu Siddiqah kana yakulaunita'am. Ya, dan Maryam itu sama-sama doyan makan gitu toh. Kan enggak kebayang misalnya itu tadi misalnya Ustaz Wafa punya tamu Tuhan. Satunya tamu Tuhan kayaknya lemas, lah kasih makan baru sehat deh. <laughs> Kan enggak kebayang punya Tuhan yang sifatnya seperti itu. Terus Tuhannya marung itu. Alhamdulillah saya sedang gratisi Tuhan Tadi makan di saya tertagrah disini Kan gak kebaik Jadi kalau untuk menafikan Tuhannya Yesus Quran sederhana aja bilang Jadi gampang sekali Dulu Ya ini saya kemarin ketemu Pak Kores Beliau pesan e, membantu anak-anak PSG -anak Ini saya bantu Cara berargumentasi secara Quran Itu gampang sekali ঠুলো ওরান কা মাফের আনন্দ কাফের মাঠ প্লাস Mbak mungkin cari jodoh macam-macam semuanya banyak masalah Kalau Tuhannya satu, tidak cukup. Tuhan harus. Makanya ketika Muhammad ini ngajak satu Tuhan. Mereka bilang, aja alal ilaha si ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, Muhammad Muhammad. Tidak bisa. Tuhan harus banyak. Urusan banyak, oh Tuhannya. Satu tidak cukup. Tapi Nabi secara telaten bilang. Telaten itu continue. Kata Nabi, Kalau kamu jadi pembantu, পুজা মা চিকান lirotil Allah membuat satu analogi yaitu kalau seseorang jadi pembantu punya bos satu sama bos banyak itu enak mana Enak bos satu kalau banyak perintahnya beda-beda kalau enggak dituruti tersing asalnya iya ya kalau Tuhan banyak perintahnya beda-beda kita jadi repot ya sudah mah satu saja Itulah Begitu juga ketika Nabi nglate ikhlas Ikhlas itu kan sesuatu yang kata orang-orang itu sulit. Sebetulnya tuh amal paling mudah itu ya ikhlas. Saya ini ada ikhlas-ikhlas Safamat, -ikhlas cuma mudah melakukan ikhlas. Saya ngaji di Jogja ya habis ngaji pulang di rumah saya juga gitu. Karena ikhlas itu saya mudah Karena ande orang dulu belajar ikhlas dari hadisnya Rasulullah sallallahu wasallam, maka ikhlas itu mudah sekali. Nabi itu kalau nyontohkan ikhlas tuh begini. kamu kalau ndak ikhlas kalian kalau ndak ikhlas itu bagaimana saya masih hafal teks hadisnya karajulin istara abdan bil kholisi kalau kamu ndak ikhlas tidak amal untuk Allah taala itu ibarat seseorang yang dulu Dia kamu pekerjakan supaya menghasilkan uang Kemudian hasilnya dikasihkan orang lain Jadi taruh saja misalnya punya ladang Nyewa pekerja supaya manen Terus panennya dikasihkan orang lain Terus Nabi tanya Apa ada yang seneng kalau menyewa orang disuruh panen Kemudian hasil panennya dikasihkan orang lain Tidak oh, ada yang seneng Muhammad punya pembantu kayak gitu Ya kamu itu hambanya Allah Diciptakan Allah rezeki juga dari Allah Kemudian kamu ngamal demi selain Allah. Asa kenapa bilang? Enggak benar, Jadi itu tah, jadi tah itu pakai kias. Analogi. Sehingga dulu orang mukmin itu barokahnya Quran. Tapi masalah quran sekarang disekat-sekat. Jadi kalau orang liberal mendalil Kalau orang ekstremis darinya faktul itu tidak kafat. Jadi saya punya sekian bukti bahwa kia analogi Ya, analogi Itu bisa menjadikan orang itu gampang im Saya ngaji di mana-mana bilang Misalnya gajah, gajah itu hewan yang bener besar ya. Tapi sama Allah tidak dipakai contoh Ketika orang-orang kafir meragukan kekuasaan Allah Allah malah ngertiikan Inna wuha la yastahi Ayyadriba masalam qaudatan sama faqaha Allah itu enggak malu kalau bikin contoh itu seekor apa? nyamuk. Saya berkali-kali bilang. Enggak usah mbakas nyawa ya. Orang disuruh bikin patung gajah sama patung nyamuk milih mana kira-kira? Enggak -kira. usah nyawanya, patungnya saja. Milih bikin patung Nah, sekarang kalau nyamuk kecil, Allah bisa sama atau yang lebih kecil dari nyamuk. misalnya kalau nyamuk kecil, terus kamu bayangkan alat kelaminnya berapa ya, terus <laughs> kamu bilang, lalu alat kecil apa, belum organnya, kuman punya organ, lalu organnya, seberapa, belum kamu terus kuman juga punya kuman, lalu besarnya itu berapa oh, itu orang kafirnya sentasi, pertama yang mengejek, Muhammad, Tuhanmu kurangan setur, sampai bikin contoh saja nyamuk, apa nyamuk, masyur itu, Muhammad itu kehilangan akal, sampai kecil itu punya alat kelamin, punya organ, punya apa. Kamu bikin, enggak usah bikin ngasihnya apa, bikin patungnya saja. Quran Menandingi Quran secara jujur, secara yang itu, kalau orang itu maknanya kuat. Kemudian kekuatan ini bisa mengikut apa saja. Kapal-kapal besar apa saja itu karena kekuatan atom. Faljari menggerakkan apa saja. Kemudian dari kekuatan ini fa muqassimati amr lalu menjadi distribusi kekuatan distribusi ke mana yang saya beri tradisi ulama atau tradisi nabi ya tentu ulama nabi pernah bilang pernah ngitikan gini Al wal -finar, yang bunuh dan yang dibunuh ya Rasulullah kalau kotil masuk neraka gak apa-apa dia akan pembunuh, lalu dosanya yang terbunuh kata nabi innahukan akhari son cuma oh, sial akhirnya ter, terbunuh kata nabi, lalu oke okay ya terbunuh, terus kata nabi ya nasibnya terbunuh, tapi mentalnya bunuh itu memberi apa? memberi apa? penjelasan nabi kalau guyon itu ya ya tetap gak bohong Masyur. ada seorang tua terus main ke nabi terus agak kemaleman gitu bilang ya rasulullah saya ini harus cepat-cepat pulang karena saya jalan kaki kata nabi naki ya nanti gampang, tak tahu pakan anak unta nanti tak, sewai, tak pinjemin anak unta saya kata perempuan tadi yang sudah tua apa yang bisa saya, laku, saya lakukan dengan anak unta? kita pas mau pulang dikasih unta tua, ya unta normal itu ya Rasulullah, katanya anaknya unta, kok ini unta tua? kata Nabi, ya meskipun tua ini anaknya unta kok <laughs> <laughs> jadi Nabi itu rileks aja, aja jadi makanya Nabi itu punya unik wala Nabi itu sering guyon, tapi wala tapi gak bohong Wih itu susahnya bukan main, guyon tapi gak gak bohong Ya kan salahnya dia, masirkan kalau anak unta itu kecil. Meskipun tua kan juga anak anak unta. Kan <laughs> dia kan. Dia kan Nabi lah ahmilannaki albinna kun nanti tak tumpakno anak unta. Ya apa yang bisa perbuat dengan anaknya unta selama bulan ini naik ini. Ini kan unta besar ya semua katanya engkau ini anak unta Nabi ya yang besar ini anaknya unta. Jadi guyonnya Nabi saja hujja Pernah suatu ketika Nabi tadi kata ya, Nabi Ibrahim, "Kamu siapa?" sah malaikat mati. "Saya Izrail, disuruh nyabut nyawa kamu." "Ndak nanti dulu, kamu bener. Hok, mesti enggak benar ini mesti." Tuh hok, <gak> bener, <laughs> Cuma Nabi Ibrahim lebih santun dibanding Nabi Musa. Kalau cerita Nabi Musa sama malaikat sampai matanya keluar. Kata Musa, "Saya ini karimu orang yang selalu dapat." Terus Izrail ditanya gini, "Hal aita habiban yutu habiba?" হাল <hali> <khalilhan> nah siap ketemu yang dikasih <laughs> <laughs> Jadi চে ঠুলু পার ওরা perdebatan para nabi itu juga rileh saya punya sekian contoh mudah diterima ada tiga nabi itu yang sezaman satu Ibrahim cuma tidak level karena Ibrahim itu, Lot itu keponakan sama Ibrahim sehingga sangkatan tapi tidak level sehingga ya yang nabi Lot itu sama inawah terus kedua Harun dan Musa itu pun gak level, karena Nabi Harun jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa, jadi karena permohonan Nabi Musa nah yang bener benar seangkatan seang dan seang level itu hanya Yahya dan siapa? Yahya dan siapa? ini sama-sama top Nabi Yahya kata Allah, oh, ya Yahya fudil kita babi kuwah, wa'atehinaul hukma sobiya, jadi pas kecil mulai sudah pinter semua singkat cerita, dua Nabi yang satu generasi ini রাম ওরামা কা nyaman itu enggak ketularan nakalnya gitu. Terus, Kamu kenapa tanya rumah-rumahnya harus jelek mau ngapain kata Nabi Isa, Ana to Bibun. Saya ini nabi, anan nabi, biman silatit tabib katanya. Udawil marda. Ya saya ini kan nabi, nabi itu kan kayak dokter. Ya nyari yang sakit atau sudah sembuh digapain gitu. Sehingga menjadi madhatul ulama, ada ulama yang enggak siap ketemu orang-orang nakal karena takut takut katut nakal atau katut tapi ada ulama banyak juga yang orientasinya menobatkan orang-orang nakal karena secara veke kalau kalau tidak ada mau nemanin tidak ada yang terus kayak apa makanya kalau gunyonan veke itu gini berteman orang vasek boleh tidak? oh tidak boleh, mari katut vasek tapi kalau bina orang vasek boleh tidak? oh boleh penting dan bina itu dimulai dari kenal kenal itu dimulai dari kancanan Oh ya, ya boleh, boleh. <laughs> jadi, jadi fikih itu bisa dinego. Karena memang ada logika. Di sini ada logika. Makanya membawa agama ini ibarat kayak sampean punya keponakan nakal. Punya keponakan nakal terus sering gunjekan sama lanang wedok mbleng Ada seorang bijak enggak pernah negur. Enggak pernah negur kan nunggu momen yang tepat. Akhirnya anak ini mengira enggak dosa atau enggak salah karena setiap ketemu keluarganya enggak ditek yang satu namanya keras sekali, serata aku konaan konaanku kok ngunu potongan kesimpulannya apa? yang rileks ya akhirnya enggak didik sama sekali, bahkan menjadi justifikasi seakan-akan itu barang ha? halal yang juga nantijanya sama tidak sempat didik karena ketemu saja enggak mah enggak sama-sama akhirnya enggak manfaat bagi umat Islam. Makanya Islam itu selalu di garis tengah tadi. Cara bahasa orang PKI mungkin moderat tadi itu. Selalu di garis tengah. Memang memang susah di garis tengah. Karena kita tarbiyah dan tidak membiarkan barang batil kita akui sebagai barang hak. Ya memang susah, tapi Rasulullah itu bisa. Bisa mengelola itu. Maka semua nabi itu punya sifat fatona, cer cerdas. Kayak tadi misalnya orang dari munuhan kan orang kafir menyembahkan Tuhan banyak. Kemudian nabi bisa mengentuh mereka berlogika bahwa Tuhan itu si jangkar yang Muhammad karena mereka belum iman. Setelah begitu terus ya sudah Tuhan kamu itu ibarat yang mantap takan. sama, sama-sama Bantukan perang, yang namanya perang kan ada yang tangannya putus, ada pedang Ada yang kena panah, singkat cerita terus Mereka ngeluh ya Rasulullah Gara-gara kita perang kemudian Kena pedang, kena panah, kita sakit Tapi apa jawaban Allah, miranya para sahabat itu akan Diapresiasi oleh Allah atau diapresiasi oleh Rasul, ternyata jawabannya Allah apa, iam saskum Korhun fakod mesal koma korhum Mislu, jika kamu ওরা <gad birthday> <gad GUY> <gad> makanya bahaya ini oh, itu kalau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang bandar narkoba itu ya resikonya persaingan antar badan narkoba dan itu bisa tembak-tembak bisa ngadepi polisi, BNN, itu saja berani kamu jadi Kiai tidak berani karena takut takut apa? resiko padahal kebaik, kebaikan akhirnya sobat semenjak itu tidak pernah ngeluh sama nabi karena ketika ngeluh tidak diapresiasi malah ada ayat iyam saskum korhun fakotemadal koma korhum sehingga kamu luka karena juangan oh juga luka sama tak lamun watarjuna minallah malayarjun. Jika kamu merasa sakit karena proses perjuangan, orang-orang karena membela kekafiran. Toh kamu punya kelebihan watarjuna Kamu berharap dari Allah yang mereka tidak berharap. Itu mudah sekali kalau motivasimu mudah, kalau memberi analogi mudah. Kalau orang sekarang itu enggak. Jadi contoh makhluk yang dasar itu ya dinosaur Kalau menurut saya dinosaurus itu masih gampang Tadi saya bayangkan bikin patung dinosaurus itu masih bisa Tapi kalau bikin patungnya nyamuk Itu cari pecahan batu sekecil itu saja sudah kesulitan Cari patahnya itu sudah kesulitan Pakai alat apa bikin patung <laughs> nah, sehingga Allah bikin contoh, Allah, Allah ma karena dendam sebetulnya dendamnya itu kalau di depan biasanya musonnya bilang kama sayakti sebagaimana penjelasan yang akan datang, pas di belakang kama sabako, sebagaimana penjelasannya sudah kelewat ya? akhirnya saya dendam ini kalau tidak hatam korban kama sayakti takut dendam kama sabako nah problemnya sekarang banyak orang ngaji itu tidak hatam, makanya kacau, kalau ngaji itu ya harus hatam, biar tidak jadi korban kama sayakti kama sabako Makanya banyak sekarang balai kabal-kabal karena tadi dia nggak pernah belajar apa? Hatam. Jadi ngaji itu harus hatam. Karena dengan hatam tadi, kelihatan. Terus ini mungkin uh, makalah saya terakhir tentang orang kafir. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir non-ahli kitab, disebut di kitab itu musrik Mekah. Zaman itu istilahnya musrik apa? Mekah. Dua kafir semitik, yaitu Yahudi apa? nasrun. Makanya ada ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kafir satu kategorinya ahli kitab, dua kategorinya kafir apa? Musri. Ini penting saya jelas biar enggak rancu dalam analisis. Nah, kafir-kafir yang Mekah itu penyembah berhala dan tidak percaya adanya hari apa? kebangkitan. Mr. Mereka siering bilang mitna wa wa aina wa lama ayat, aina Masa setelah kita jadi debu, jadi tanah, kemudian kita bisa bangkit lagi Ini mustahil Muhammad nah, Mustahil kata dia Masa sudah jadi jebu, kok jadi, apa? Manusia? Lagi Sekarang pertanyaan saya pada anak-anak PSQ Orang yehudin Naseroli pernah berpikir gitu gak? Entah bahkan mereka percaya sekali kalau ada hari kebangkitan cuma orang Nasrani yakin langsung masuk surga bersama Bapak di surga sebab itu yang kafir jenis Yahudi Nasrani itu ayatnya wakolulayat khulal jannata illa mangkana hudan anasor. artinya mereka percaya hari kebangkitan percaya dan mereka yakin langsung masuk surga sehingga sudah ada dua kafir kafir pertama gak percaya hari kebangkitan kafir kedua percaya tapi mengklaim kalau surga milik milik mereka dan Nabi secara argumentatif bisa menjelaskan satu-satu pernah ketemu orang kafir yang gak percaya hari kebangkitan itu ada tulang belulang yang sudah membiru itu dikremes gini setelah hancur disawurkan ke wajah Nabi apa seperti ini bisa kembali bangun ya Muhammad masa seperti ini bisa bangkit lagi tapi apa kata Nabi Nabi menjelaskan secara santai manusia itu dimulai ditakkan dari dari tanah. Sehingga terus mereka mulai berpikir, ya. Manusia pertama itu butuh materi dan materinya tanah. Berarti makhluk yang sekarang lihatan, ini ternyata materinya dari tanah. Jadi kalau sama-sama muta'khil, wujud sekarang ini syarat tauhid sampean benar. Karena syarat tauhid itu fa'lam ada unsur tahu. Sekarang sampean melihat burung, ya burung apa saja. Kemudian bertelur, kawin, lihat kalau bilang enggak mungkin, mungkin. sebetul nabi, ciri khas para nabi adalah orang yang tidak terjebak apa yang beliau-beliau lihat. Mereka hanya tahu kudrohnya Allah tidak terbatas. Sehingga ketika kaumnya nabi soleh minta, soleh kalau kamu nabi betul, keluarkan ontar dari batu ini. Nabi soleh bilang, iya gak masalah. Terus minta sama Allah, ontar itu keluar dari batu. waget kaumnya, kok bisa ya? Terus nabi soleh. Atau sing lahir dari unta kamu bisa menciptakan. Ya udah bisa, ya sama aja. <laughs> Jadi sebetulnya kita ini bilang mau hal dan nggak mau itu terlibat oleh pandangan rutin. Loh bedanya apa itu, Pak? Burung yang normal sama burung yang keluar dari batu. Bagi ada bedanya apa? Kan nggak ada bedanya. Burung yang normal itu ya kamu nggak mampu menciptakan. Berarti bukti dalailu kudrotillah. Bukti kemampuan Allah. Yang keluar dari batu juga bukti kemampuan. Tapi manusia inginnya bukti kemampuan Allah dibuktikan keluar unta dari batuk. Wah, itu hebat. Kita mampu. Memangnya unta yang normal kamu mampu bikin? <laughs> <laughs> Makanya ketika umatnya Nabi sering minta mukjizat, itu Nabi Muhammad ditegur sama Allah, oh, terus. <laughs> Cukup ah. Sebagian ayat diturunkan "wama minda batin fil arti. Ala ta iriyatirubi janahi illa umamun amsal Karena logika yang terbangun gitu. Samohon semua nabi harus cerdas seperti ini. Salah logika. <laughs> Burung yang sering terbang itu <sharp> itu kamu bilang mungkin kan? Mungkin. Wajar kan? Lalu Anda terlibat dalam penciptaannya. Nggak. Lalu kalau unta keluar dari batu seperti mukjizatnya Nabi Saleh, wajar enggak? Enggak. Mungkin enggak? Kamu mampu enggak? Enggak. Terus sama untuk yang wajar, mampu enggak? Enggak kan sama. Sehingga para nabi itu tahu betul, kalau semuanya itu bukti kekuasaannya, Allah. Nah, nabi itu orang yang enggak pernah terdikte oleh fenomena alam. Jika nabi ya tenang saja, karena mengandalkan kudrotoh tadi. Ini syarat utama daftar jadi walimang, harus imannya seperti ini. Masyurin. Nabi itu perang Khandaq itu laparan semua, itu hampir 2000 itu 3000 pasukan. Ketika Rasulullah begitu kelihatan kelaparan, Jabir berinisiatif minta istrinya masak. Sama nyembelih kambing kecil, memotong kambing kecil. Kata kata istrinya Jabir yang manggil Rasulullah maksimal orang 6 sampai 8. Setelah Nabi dipisikin ya Rasulullah datang ke rumah saya ada makanan untuk maksimal orang 6 sampai 8. Tapi apa kata Rasulullah? yahlah kundak halumu' ilah jabir ayo orang kontak datang semua ke rumahnya jabir dia bikin makanan wah itu istrinya marah-marah sesuai tabiatas perempuan <laughs> marah, itu. wah kamu bodoh sekali saya sudah bilang orang 6 ini malah orang banyak terus kata jabir saya sudah bilang tapi nabi tidak nurut <laughs> <laughs> tapi apa yang terjadi semua itu makan dan penyang semua ya karena tadi pertanyaan saya begini beras menjadi beras itu wajar gak? wajar, anda ikut menciptakan gak? tidak kan, gak mampu kan bikin beras beras jadi nasi kemudian bikin kenyang terus sistem saraf bekerja, sistem urat bekerja. kamu ikut mampu gak? Enggak. jika bikin hanya nabi setelah didongani nabi orang 3000 makan semua kata orang-orang, kok bisa ya? memangnya beras biasa kamu bisa bikin gak bisa juga kan? dan nah, nabi itu orang yang enggak terdikte oleh alam yang dilihat sehingga beliau tahunya hanya kudratullah tidak terbatas sehingga santai nabi nah peristiwa mikrot itu jenis seperti itu misalnya ada listrik wajar ada kekuatan pesawat wajar Memangnya kalau wajar Anda bisa bikin platinum Anda bisa bikin kekuatan ini kan ya tetap gak bisa. karena sering terjadi kamu katakan mungkin yang enggak pernah terjadi kamu katakanmu maka kata Imam sanusi awal dari kemusyrikan adalah Ratul adat sabab al-adji mengkaitkan sebab adat dianggap satu hukum yang fi, final padahal kita sering terjebak tadi Saya ulang lagi ya sehingga kita terbiasa mengatakan misalnya ada burung terbang itu kayak ada bukti kurufnya Allah Tapi kalau burung keluar dari Dimas Kanjeng itu kayak kayak <gayak> bukti kudrahnya wae oh, ndak ya sama saja. Yang wajar pun Anda tidak mampu mencip. Sehingga Allah berkali-kali mensifati dirinya saya adalah zat yang mencip. Ini penting saya utarakan. Sehingga para nabi itu ya tenang saja. Karena beliau-beliau ini tahu kudrat tuh tidak ter deras. Masihur itu. Samanta diceritani perang Badar itu musuhnya Nabi itu 1000, sahabat hanya 300. Pasnya 313, tapi kita bulatkan 300. Itu satu pedang untuk orang 10. Jadi kalau perang tuh gentenan kan lucu perang kok gentenan pedang. Wah itu. Oh, itu mesti kalah itu. Kalau teorinya pasti kalah. Tapi Nabi ya santai saja. Ketika itu gak masuk akal, tersohabat gak mau ikut. Nabi bilang gini, la akhrujanna walaw wasiha tetap ke Badar meskipun sendirian. Akhirnya sahabat ya udah Nabi ikut-ikut gitu. Sehingga sebetulnya ikut mereka itu ya sambil germeng <laughs> Makanya merasa santri germeng itu sah, sah. sah Ayatnya memang seperti itu Makanya ini kan anak-anak PSG saya mohon hafalnya Quran sampai seperti hafal saya Memang teknya gitu Quran pun merangkan gitu Peristiwa badar adalah kamu dikeluarkan dari rumah kamu Muhammad kemudian ke badar dan orang-orang mukmin keluar dalam keadaan gremeng, grutu, Ya sudah alamat ya sudah Rasulullah ikut perang. Eh perang? Ya mati barengan. Karena yakin kalah, karena tadi peralatan perangnya ndak imbang, makanya berhiburan ka'anna ma maut Bagaimana mereka didatangkan menuju kematian Tapi apa kata Allah? Apa kan mat kalau perang itu yang imbang ya Rasulullah kalau perang itu yang imbang kalau dah imbang jangan loh. Tapi ande kan boleh dikatakan logika Allah lebih masuk akal. <mulia> Muhammad para sahabatmu ingin perang yang ringan-ringan yang imbang yang ringan. tapi Allah ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekudrohannya, sehingga ingin menunjukkan pasukan kecil mengalahkan pasukan besar, kira-kira gini, nak kue menang mergoh besar, ngalahkan kecil, kan gak menunjukkan kudroh sahaja kira kira, -kira, -kira. gitu, <laughs> makanya justru diuji kecil mengalahkan besar, sehingga betul perang badar itu perang paling unik ketika 300 ini seri pertama kalah seri kedua kalah Masyur terus Nabi berdoa tadi ini doanya Nabi, bukan doa siapa-siapa doanya Nabi doa Nabi Dan ini saya tidak politik, ini doa Nabi masyir Nabi berdoa Allahumma intuhlik hadil isobah lam tuqbat badal ya. ya Allah, silakan aja, habisin semua pasukan saya, tapi risikonya gak ada yang menyimbang kau <laughs> gak apa-apa yang tahu kalau engkau Tuhan tuh hanya pasukan saya kalau engkau habisin sudah, gak ada yang kenal kamu Tuhan selesailah cerita orang itu sehingga cerita akhirnya Allah mendatangkan malaikat dikatakan kalau Nabi Rasulullah itu muka syafa betul ketika malaikat datang, itu Nabi senyum-senyum terus bilang gini sama sahabat ya kudah kamu tenang saja ini malaikat sudah mau ikut perang gitu. itu ada beberapa cerita lucu, lucu betul itu ada beberapa sahabat yang mungkin yang agak hitam, degil itu memang hitam, hitam degil ya terus dia membawa Abbas Abbas itu paman Rasulullah zaman itu secara dohir belum islam bilang secara dohir belum islam bahkan beliau masih ikut perang apa badar jadi pasukan ka kafir setelah ditawan Ya Rasulullah ini tawanan saya maka hak honimah itu milik saya kata Abbas Ya Rasulullah yang nangkap saya tadi orang yang ganteng putih tidak orang ini <laughs> terus kata Nabi ya betul tadi malaikat yang bantu di perang apa তারা তু গা গাঠের ফালামাকালো হা কোথা মারো মাই izromaita walakin nawaha roma akhirnya mereka atas ikrar ya terus dia cerita sendiri-sendiri ya nabi saya itu enggak ikut apa tahu-tahu orang terus ya saya ingin anak PSK itu sampai seperti itu jadi jadi dulu agama itu rileks Allah ngejlek rasulnya ngejlek para sahabat falam taqatuluhum walakin sehingga hubungan dengan Allah dulu rilek. itu rileks masyhur di kitab-kitab tasawufin ada seorang wali doanya mustajab dia agak mangkel gitu sama Tuhannya karena dia hanya butuh makan satu piring dua piring tapi harus jadi tukang manol di pasar tukang kut. terus dia ya Allah saya ini ahli ibadah. kalau sudah makan satu hari ibadah terus masa ngutuh satu piring saja harus jadi tukang kuli apa angkut buat saya kasih rezeki yang tanpa kerja singkat cerita suatu hari dia dituduh maling terus dipenjara <SILENCIO> <SILENCIO> ya, terus. Ya sudah dia dia makan tanpa apa? Terus ya Allah, kenapa kejadiannya gini Terus kata, <SILENCIO> kata, kata Allah, "Kan kamu ingin dapat duit tanpa kerja. Ya begini ini." <SILENCIO> yani Jadi makanya doa itu hati-hati karena Ya, hubungannya Allah dengan hambanya itu unik <SILENCIO> makanya di hadis-hadis itu biasa nabi senyum gitu tertawa-tawa rilek gitu terus sahabat tanya apa nabi yang tanya kenapa kamu tidak tanya saya Lima, gak, kenapa saya senyum terus sampai tanya saya begini karena diutus Allah tadi ada berita gembira dari Allah begini-begini sehingga dialeknya para nabi dengan Allah itu yang satu manja yang satu itu kata orang 70 tadi kok enak Musa, kamu mojok terus bilang udah ketemu Allah, gak bisa Lan kita gak bisa iman kalau gak sama-sama melihat Allah secara jahrah gak bisa gantinan Den Allah tersinggung udah Nabi kok minta ketemu apa Allah sa di samber beledek mati semua <laughs> nafas mati semua itu unik Nabi Musa sangin manjanya sama Allah itu bilang gini ya Allah ini apa apa-apa ini 70 orang supaya jadi saksi saya menerima Taurat Kalau mati semua, saksinya siap. Ayo ya Allah, hidupkan lagi. Lalu sama Allah, hidupkan. Jadi hubungannya Nabi dengan Allah itu akramnya. Ayo ya Allah, ini hidupkan ini apa? Kalau saya pulang tanpa saksi, repot. Kalau enggak ya sekalian saya mati, sudah biar selesai. Nah yang dimaksud, Robi lausikta, ahlaktahum min qablu wa iyyah kalau menisan membunuh saya sekalian terus atuhlikuna bima fa'alassufaa'u karo sudah gitu manjanya Nabi Musa sama Allah, <miss> sa Allah. <tos> tapi tersinggung Allah tetap bilang ya Musa inistafaituka alannasi firisalati wa bi. Itu dan barokahnya Musa yang seperti ini akhirnya kita dapat selama 5 waktu andekan Nabi Musa Nabi Ibrahim kita ya 50 ketika Rasulullah itu Nabi Muhammad diberi tugas berapa, salat berapa 50 Nabi Ibrahim tanya, ada apa kamu dipanggil Allah, disuruh salat 50 Nabi Ibrahim karena tipikal sami <laughs> sebetulnya frontalnya itu bukan kasihan kita karena beliau itu egois, agak-agak syirik. Nabi Musa kan kira-kira di langit 4 kalau enggak 5 karena di semua riwayat itu mamturibah, riwayahnya mutoribah. Eh uh, urutan-urutan nabi. Kalau enggak 4 ya 5. Ketika Nabi Muhammad sudah melintai batas dia, itu dia nangis. Ditanya sama Allah. "Mayub kika ya Musa?" Ini nabi yang lebih junior ketimbang saya kok melangkahi makam saya? <laughs> Kayak dia nangis. Enggak terima dia kelampaui ya. Makanya Nabi. Setelah Nabi pulang dan Kenapa dipanggil Allah? Disuruh salat. Ihufas al-hutaf. Kamu kembali ke Tuhan minta keringanan. Itu alasannya lucu. Inna ummati la tutiqal. Umat saya yang gagal aja enggak kuat apalagi umatmu. <laughs> Jadi sebenarnya dia dia itu enggak demi kita demi kita. <laughs> ya, tapi sudahlah, barukah, apa -apa, gitu, Umatku. Waini tu, Bani Israel. Bani Israel sudah saya uli, dan mereka badannya lebih kuat, lebih tahu. Itu saja enggak mampu apalagi umatmu. irtil ila rabbika fas'al tu'afa ya kembali minta keringanan minta keringanan Nabi Allah nyudo hanya 5 gimana kembali ke Musa berapa masih 45 masih enggak kuat kembali lagi dan Rasulullah karena orang yang akhlaknya baik disuruh seniornya ya itu kalau dituruti enggak jadi salat <laughs> <laughs> that itu yang unik sekarang enggak orang itu dibikin takut dengan Allah. Itu repot. Sehingga kalau kita apa hubungan dengan Allah takut, itu repot. Makanya di cerita para wali itu, meskipun cerita ini kadang orang-orang sekarang enggak setuju tapi saya punya kitabnya. Abu Yazid Al-Bistami itu kalau salat itu tuh ngetuk semalaman. Sehingga cerita dia tentang orang yang sekelas saya itu siapa ya Allah? Ternyata ditunjukkan orang yang tidur di pinggirnya yaitu katanya. Oh itu enggak terima dia. Tapi dia ibadahnya ndak kayak saya. Terus kata wah gini. Kok ibadah tenanan itu karena kamu nganggap saya ini terlalu. Jadi kalau enggak salah, kalau enggak salah. Kalau itu tahu saya baik, tahu saya ndak papa terus ditinggal tidur <laughs> Jadi jadi makamnya samaan kamu kata. jadi orang kadang terlalu ibadah itu kan setengah suudon Kalau berlebihan maksudnya. Kalau berlebihan itu kan seakan itu enggak seakan-akan rahmat Allah yang bisa didapatkan dengan cara seperti itu tapi ada orang tidur karena aminan min makrilah dia merasa Allah itu baik-baik saja dan dan memang salat itu tidak wajib ya ya sudah <laughs> jadi ya makanya masyur dalam torekoh para alawin Syed Abdullah Al-Haddad itu terkenal disiplin itu kalau ada murid masyur sama cari di kitab Al-Fawait Al-Mustara sekarang yang kebebali itu Beliau muraja Habib Zain. Itu Habib Ali, Habib Abdul Al Hattad kalau ada orang ditanya, kamu punya guru siapa? Misalnya si A, Kalau ngajar pernah nangis enggak? Enggak pernah. Sudah, enggak usah ngaji orangnya atau pernah nangis tapi kalau Said Abdul Hasan Asadi, beliau Al-Hasani, kebalikkan. Kamu punya guru siapa itu? Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak kalau ngajar? Enggak pernah. Dah berarti enggak usah ngaji orang enggak bisa syukur katanya. <laughs> <laughs> Cek kan maya memang masalah orang enggak bisa nangis ke swatul qalb tidak bisa senyum enggak bisa tertawa juga ke swatul orang kok enggak makanya di Ikhya, itu di juz itu Imam Gus meriwayatkan hadis in di umatku pilihan adalah nanti umatku yang kalau tertawa itu kencang-kencang saking yakinnya banyaknya rahmatnya Allah was wa ya biqu nasirron tapi kalau sudah bermalam dia nangis karena takut adabnya karena begini saya sering dijadi bapak saya ngaji mbok sumpek jadi jadi itulah jadi dulu para nabi para wali itu bukan dengan karena tahu Allah itu ar Ini terakhir makalah satu dari ihya di ihya juz terakhir ketika ihya ditutup itu beliau cerita di bab ba'u saati rahmatillah bab luasnya rahmat Allah. itu ada orang sudah di neraka dibelenggu diborgol gitu apa ke surga dua orang ini nanti bisa sampean praktikkan setelah, setelah di akhirat <laughs> setelah dipanggil Allah ditanya gini sama Allah ya Allah itu memang kadang kadang seperti itu gimana di neraka enak Wah, ya gak enak Gusti sarah makan gitu. tempat paling buruk ya neraka ya tapi kamu di dunia beli kamu harus masuk neraka ya, Gusti. udah kembali yang satu tuh lari kencengnya bukan semangat dia mau neraka itu semangat kencengnya bukan main. terus ditanya loh kok semangat gitu? ya Allah saya sudah kapok ketika di dunia kalau kau perintah ada semangat ini <laughs> ini kau perintah maka saya semangat gitu. মাল গেলা মুখ semangat মা apa <goda> <goda> kenapa kamu pelingaan terus? nengok-nengok terus, gak semangat ke neraka ya Allah, saya tuh gak pernah ngirang kau demikian tak kira setelah dipanggil di surga, gak disuruh ke neraka lagi makanya saat tadi janggal iskal masa engkau begitu? <laughs> saya itu gak pernah ngira setelah engkau panggil ke surga, kemudian disuruh ke neraka lagi saya gak ngirang kau begitu ya sudah, kamu kesundukan sama saya gak akan mengembalikan kamu ke neraka ya sudah, disini aja <laughs> jadi semuanya dibenarkan semuanya Dibenarkan Itu sebenarnya Jadi yang lari kenceng ya Dibenarkan Itu bisa kamu tinggalkan nanti ya <laughs> Yang tengah antolatolah ya Dibenarkan Karena abdi Jadi ini Luar biasa sekali Jadi saya mohon Hubungan dengan kita Dengan Allah itu Hubungan yang santai Yang rilek Yang mahabat Saya kemarin ketemu Pak Kores Termasuk diskusi tadi Layutrakul hak Kuli ajlil Bahwa kita akan ngomong hak terus Meskipun di dunia banyak maksiat Banyak kebatilan Jadi dulu banyak orang-orang sufi Yang sangking menganggap dunia sudah rusak Kemudian uzilah di atas gunung Ini era gurunya Imam Ghazali Yang diceritakan Imam Ghazali di Setelah di atas gunung Ya mereka rilek ibadah apa, ini. apa yang terjadi Ada beberapa wali Datang Bilang begini tarattum ummata muhammadin fi adil mubtakiah kamu ini ana ibadah di sini sementara umat dipimpin orang-orang yang bid'ah bid. lah kalau kita sekarang ahlul ilmi ana PNS enggak Quran enggak memimpin cara Quran, berarti tarattum ummata muhammadin fi adil kafirah fi ma macam-macam jadi islah itu gayanya baik tapi dia ikut bertanggung jawab terhadap proses berjalannya umatnya Rasulullah <tuh> <tuh> sallallahu alaihi wasallam makanya ini penting jadi ya sudah seperti itu makanya saya berkali-kali fatwa dimana-mana kalau ada orang mati karena ngombe oplosan tetap harus ada kiai yang datang mungkin mangkel mau mati kok karena apa oplosan, kita datang apa karena jana muslim biar dikelola secara is islam di kafani, di, solati, di kubur nah nanti kalau ahlul khat ada yang datang, kemudian orang-orang ini punya cara baru terus didepno, diubahinin, diarak malah repot <laughs> Jadi kita datang bukan ram menghormati mayit enggak menghormati kaifiah Islam dilihat tetap berja berjalan. Padalnya Jangan sampai kebenaran ditinggal karena ada kebatilan. Mulai dulu batilan itu ya ada, tapi enggak ada ulama yang kemudian menarik diri